بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ساني وشكر له على توفيته ومتنانه واشهد أن لا إله الله لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى ربانه وعلى آله وأصحابه وإخواني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقواته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dini bid'atuha kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin fin-nar Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini tempat yang terbaik yang ada di permukaan bumi ini khairul biladi ila khairul biqa Ilahul Qayyumasa Jiruha. Sebaik-baik tempat yang ada di atas permukaan bumi bagi Allah adalah masjid-masjidnya. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah sempena waktanaladab yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Yang mana pertemuan ini mungkin Pertemuan yang Sudah Terhenti sekian lama ya Mungkin lebih dari satu tahun ya Tapi ini insyaallah Tidak Menjadikan kita Berhenti untuk terus menuntut ilmu Karena memang menuntut ilmu ini Hukumnya wajib atas setiap Muslim bagaimanapun kondisi yang sedang dihadapi. Belajar itu tetap harus. Bahkan bagi orang yang sakit harus tetap belajar. Ketika dia tidak mengetahui bagaimana cara wudhu dalam kondisi sakit, maka dia harus bertanya, Sehingga dia bisa tahu Bagaimana cara mutu ketika sakit Ketika seorang yang sakit Hendak sholat Dan dia tidak bisa berdiri Dan dia tidak memiliki ilmunya Maka dia harus bertanya Bagaimana cara sholat orang yang sakit Subhanallah Maka menuntut ilmu ini wajib Walaupun bagi orang yang sakit Salawat dan salam Mudah-mudahan senantiasa Dicurahkan untuk Nabi kita Muhammad Setiap para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setiap berada di bawah nama Sunnah beliau hingga akhir zaman. Muhammad ramah, alhamdulillah. alhamdulillah. Daya lo terpapar dan semua hanya macam. Daya, alhamdulillah. Terpapar COVID, alhamdulillah tidak ada. Terpapar. Terpapar keuangan banyak, banyak soal ini ujian Pak. Ya, Ujian ya, mungkin banyak kaum muslimin yang tidak terpapar secara kesehatan Namun terpapar dari segi keuangan Betapa banyak sekarang kaum muslimin yang putus kerja Yang bisnisnya kolap, Bukan hanya 10% 20% turunnya bahkan terjun sampai 80%, ada yang 100%, ada yang rugi semuanya dijual. Nah, ini ujian, ujian yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini berkenaan dengan akidah dan manhaj metode beragama seorang muslim. Itu tema yang kita angkat 16 alasan diharamkannya bom bunuh diri dan terorisme di dalam Islam. Ini tema yang kita angkat yang tema secara umumnya disarankan oleh panitia. Panitia menyarankan bagaimana kalau kita bahas tentang masalah jihad karena banyak orang yang salah kaprah dalam memahami jihad, Pak. Sehingga bom sana, bom sini Tusuk sana, tusuk sini Tanpa Dilandasi dengan ilmu Dan dalil yang kuat Bahkan Mereka Itu salah Di dalam memahami suatu Ayat atau suatu hadis sehingga Mereka berani berbuat seperti itu Maka ini pembahasan yang sangat penting Sangat mengakar harus dipahami dengan baik oleh setiap muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan urusan seperti ini. Urusan akidah. Yang mana musibah dunia ini jauh lebih ringan daripada musibah agama, terutama musibah akidah orang ditimpa paceklik ditimpa musibah fisik itu lebih ringan daripada dia terkena musibah agama ya, oleh karenanya Nabi SAW pernah berdoa Di antara doa yang beliau panjatkan yaitu wala taj'alil musibatan wala taj'al musibatan fidinina. Ya. ya Allah, jangan jadikan musibah kami menimpa kepada agama kami. jangan sampai musibah yang kita dapatkan itu menimpa kepada agama kita. rekanya di dalam doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dan ini doa sangat bagus. Nabi sallallahu wasallam sering berdoa Allahumma aslihli dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana agama ini adalah penjaga untuk diriku. Pengaman pribadi. Wa aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi dan perbaikilah duniamu yang mana dunia ini adalah tempat aku hidup wa aslan bil akhirati allati fiha ma'adi dan perbaikilah akhiratmu yang mana akhirat itu adalah tempat kembaliku nanti andi waj'alil hayata ziyadatan li fi kullil khair waj'alil mauta rahatan li dan jadikanlah kehidupan itu Sebagai tambahan untukku berbuat baik, jadikan kehidupan dunia ini agar aku bisa bertambah atau menambah pahala kebaikan. Wajahil mautan rohatan lingkul disab dan jadikanlah kematian sebagai tempat peristirahatan dari segala macam keburukan. Ya, ini doa bisa dicari di internet kan? Dengan sanad yang Sahih, Bisa dengan menggunakan kata kunci Allahumma aslih li dini, Ya Allah perbaikilah bagiku agama. Ini nabi Sulaiman sangat memperhatikan agama. Beliau sebutkan doa yang pertama adalah urusan agama dahulu. Allahumma aslih li dini, Ya Allah perbaikilah agama. Bagaimana kalau agama seorang baik maka seluruh perkaranya akan baik bagaimanapun kondisinya Sebaliknya orang yang agamanya rendah, agamanya buruk bagaimanapun nyamannya kehidupan yang dia rasakan itu hakikatnya dia berada dalam kesengsaraan Hakikatnya dia berada dalam Dia berada dalam kesengsaraan Sebagaimana Allah SWT berfirman di surah Thoha ayat yang ke-124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhonka." Barang siapa yang berpaling dari peringatkanku Maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang parah, kehidupan yang payah. Wanafsuru yau malatia mati ame dan kami akan kumpulkan dia nanti di hari kiamat dalam kondisi buta tidak bisa melihat. Semua di dalam ayat yang lain di surat Al Kahfi ayat yang ke 28. Allah Subhanahu wa taala bisman wala tuti' man awfalna qalbahuu 'an dzikrina wattaba'a hawaahu wa kana amruhu furta Dan jangan engkau taati wahai Rasul orang yang kami gelaikan hatinya dari mengingat kami Dan dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan Perkara yang dia hadapi senantiasa kacau balau. Orang yang berpaling dari agama itu pasti urusan urusannya akan berantakan, baik urusan dunianya maupun urusan urusan agamanya. Ya. Maka agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan manusia agama yang datang membawa keadilan kemaslahatan agama yang sangat jauh dari kezaliman dan kemungkaran Syadul al Razzaq Al-Badawi, hifzhahullahu ta'ala. Beliau pernah membahas dalam satu tulisannya tentang hukum daripada bom bunuh diri dan terorisme. Beliau ringkaskan di dalam 16 pembahasan Namun sebelum kita masuk ke poin-poin tersebut Saya ingin menyebutkan Tentang Apa hakikat jihad Menurut Islam Karena Karena Kebanyakan orang yang melakukan bom bunuh diri atau terorisme itu mereka salah di dalam memahami konsep jihad di dalam Islam. Ya, dan ini sudah ada dari zaman sahabat, dari zaman Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Muhammad bahkan dari zaman Nabi pun sudah ada bibit-bibit mereka. Di dalam hadis yang imam al Bukhari, Nabi saw bersabda, Ya krujufi kum kaum mintah piruna salatum Akan ada suatu kaum yang nanti keluar di akhir zaman. Kalian akan merasa minder jika dibandingkan dengan salat mereka. Wasiamaku wasiamih dan kalian akan merasa minder dari puasa atau saum yang kalian kerjakan jika dibandingkan dengan siapa mereka. Wa amalaku amalihi dan amalan-amalan kalian yang lain. Waiyak Raul al Quran alayu Jawi mereka membaca Al Quran namun tidak mereka fahami tidak melebihi kerombongan mereka. Yang berhubungan minad di nikamah Yang berhubungan sahmu minar rohmiyah Mereka keluar dari agama Islam Seperti anak busur Panah yang keluar dari Busurnya ya. Ini Nabi SAW Bercerita tentang kelompok yang bernama Khawarij Padahal di zaman beliau Belum ada Kelompok itu belum keluar Namun sudah ada bibit-bibitnya. Ya, Bibit-bibit orang-orang kuarin ini sudah ada dari orang yang bernama Zul Khoysiroh. Orang yang punya ya arti Zul Khoysiroh itu orang yang punya karang yang besar yang menonjol. Itu arti dari Zul Khoysiroh. Ya, namanya diperselisikan oleh para ulama. Namun orang ini dikenal dengan julukan itu Zul Khoysiroh disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Seperti yang diceritakan oleh Imam Muslim bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membagi zakat di Yaman. Membagikan zakat di Yaman. Maka Ali membagikannya sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan di antara Harta zakat yang berupa emas itu dibagikan kepada empat orang Yang bernama Al-Aqra bin Habis Al-Handhuli Kemudian Muayneh Uyaynah bin Badr Al-Fazari Kemudian Al-Qamah bin Ulatha Al-Amiri Kemudian salah seorang dari Bani Kilab Dan Zaid Al-Khayri Tahu yang dikenal dengan Zaid Al-Khayri Maka orang-orang Quraisy malah, orang-orang Quraisy malah, kok bisa mereka itu dikhususkan, diberikan harta lebih, ya? Kemudian mereka mengatakan, Atu antisonadi dan najdin dua terdakuna. Wahai Rasul, apakah kamu memberikan orang-orang najd itu sementara kita tidak diberi? Ini kata orang Quraisy. Ya. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni inna maf'al dzalika li atallafahum." Sesungguhnya aku mengerjakan ini supaya mereka masuk Islam karena mereka itu pembesar-pembesar. Yang dikenal dengan istilah ta'liful qulub. Ya. jadi boleh harta zakat itu diberikan kepada orang-orang yang diharapkan keislamannya oleh karena di antara delapan asnaf zakat itu kan ada namanya apa mualafat kulu ya, mualat mualafati kububi itu boleh zakat diberikan kepada orang-orang yang kita harapkan keislamannya tapi salam-salam mengerjakan ini kemudian datang seorang yang jenggotnya tebal musriful wajnatayi Golirul aina ya. ini, matanya bloton, natiul jabin, kemudian jidatnya lebar, makhluk korosi, kepalanya plontos botak. Ya. Jadi datang seorang yang jenggotnya Jidatnya luas, matanya plontos. Kemudian dia mata dua kepalanya plontos. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu <tuk> alaihi wasallam, "Ittaqillah ya Muhammad." Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad sallallahu <tuk> Ini enggak sopan sekali. Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad" dengan langsung menyebutkan nama Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman yuti'illahi in 'asaitu." Kalau saya orang yang bermaksiat kepada Allah, siapa lagi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayyah 'ala ahli al-ardi wala ta'bununi? Apakah Allah mempercayaiku untuk menjadi seorang rasul di atas permukaan bumi sementara kalian tidak mempercayaiku? Ini jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam riwayat yang lain Orang ini mengatakan Eh adil Wahai Muhammad berbuat adillah engkau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adil. Kalau bukan saya yang berbuat adil Siapa lagi yang akan berbuat adil Beliau seorang Rasul Tidak mungkin beliau Tidak berbuat adil Kalau Rasul saja tidak adil Siapa lagi yang mau berbuat adil Maka orang ini pun berpaling pergi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi mengatakan inna min dzaati hadza qauman yaqra'unal qur'an, sesungguhnya akan keluar dari tulang sulbi orang ini atau ya secara maknanya sungguhnya akan ada orang-orang yang mengikuti di balik orang ini. Kawan yang pernah Al Quran, suatu kaum yang mereka membaca Al Quran lauja wizohana johmu, namun bacaannya itu tidak melewati kerompangan mereka. Jadi mereka tidak faham bacaan Al Quran. Baca Al Quran rajin, ya. Bahkan dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, solat mereka itu luar biasa, solat malamnya itu. Puasa sunahnya juga luar biasa, hebat sehingga ketika ibnu Abbas ingin bertemu dengan mereka untuk berdiskusi itu melihat wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang rusuh wajah-wajah yang dolah dengan sholat malam dan berpuasa. Bahkan kata ibnu Abbas tangan mereka itu kapalan saking lamanya sujud semua. Kalau kita mungkin kapalan biasanya di mana? Kaki dibaliknya jarang kapalan tangan ini saking lamanya sujud, kapalan tangannya semalam namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bum gila benar, mereka itu anjing-anjing maka sumar. padahal luar biasa ibadah mereka, namun karena akidah mereka sangat menyimpang dari Islam maka tidak ada artinya ibadah yang mereka lakukan ini adalah kelompok waris yang mana kelompok Khawarij ini terus berkembang dari zaman ke zaman di zaman Ali, di zaman Utsman, ya. Sampai ya mereka itu berhasil melakukan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang bernama Abdurrahman Ibnu Mulji, bin Mulji dan Pembunuhannya itu dilakukan di bulan Ramadhan Makanya tidak heran ya. Kalau orang-orang Khawarij itu Melakukan aksinya Senantiasa berdekatan dengan bulan Ramadhan ya. Ini sudah Kata Syed Sulaiman Ar-Ukhairi Ini sudah menjadi adat kebiasaan mereka dari zaman dulu Di zaman Bahula ya. Orang Khawarij itu Kalau melancarkan aksinya senantiasa di bulan Ramadhan atau dekat dengan bulan Ramadhan Sebelum Ramadhan atau setelah Ramadhan sedikit Dari zaman dulu Dari zaman Abdurrahman bin Urjim Membunuh siapa? Ya Ali, aduh Sumatera. ya Ini dari zaman dulu Sunnahnya orang khawarif Melakukan aksi dekat dengan bulan Ramadhan Bom yang terjadi di Saudi Tanggal 27 Ramadhan Sumatah Ketika orang-orang sibuk beribadah, mereka sibuk untuk membinasakan manusia. Ya, karena mereka tahu bulan-bulan oh, seperti ini manusia sedang sibuk. Ya, tidak akan apa fokus untuk mencari atau mengidentes mencari orang-orang yang melakukan terorisme seperti itu, termasuk yang terjadi beberapa hari lalu. Ya. Yang terjadi beberapa hari lalu yang terjadi di mana? Makassar ya. kemudian setelahnya di Mabes Polri itu kan waktunya sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan maka ini sudah menjadi sunnah mereka maka ini adalah ujian yang Allah SWT ujikan kepada kita Allah SWT wa di surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 Kul nafsin dza'iqatul maut wa ladhukum bisyari wal khairi fitnah Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan fitnatan sebagai ujian Wa ilaina kirjauun dan kepada kami lah kalian dikembalikan. Jadi kita ini memang diuji oleh keburukan dan kebaikan. Terkadang kita diuji oleh orang-orang yang buruk. Ya seperti ini. Ada orang-orang yang karena perbuatan mereka orang Islam menjadi kena imbasnya. Ya yang mengerjakan mereka. Memang di antara di antara ciri Zulkhuysyarah yang barusan kita dengar dari hadis riwayat Imam Muslim itu kan berjenggot. Ya, sama seperti sahabat, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot bahkan disebutkan barusan jenggotnya tebal. Ya. Kemudian juga ciri orang-orang Khawarij itu di zaman Ibnu Abbas itu jidatnya hitam Tangannya Kapalan Namun ada ciri khusus untuk mereka Yaitu kepalanya senantiasa plontos, plontosnya itu habis Jadi plontosnya habis terus ya. Namun ini tidak mesti ciri di setiap, Dari setiap zaman ke zaman Namun ini di zaman mereka Ini cirinya mereka nah, Kalau di zaman sekarang kebalik ya Orang-orang kewaris -orang itu biasanya Gondrong ya orang-orang Isis Pak, orang-orang Isis di Suria itu atau orang Isis di Irak ya itu gondrong. Tapi kalau orang Khawarij zaman dulu itu plontos. Jadi tidak tidak mesti ya. tidak mesti ciri orang Khawarij itu plontos, berarti yang plontos berarti dia Khawarij. Atau yang gondrong berarti dia Khawarij tidak mesti gitu. Oke. Ya. Karena yang namanya keyakinan itu adanya di hati ya sebagaimana mana yang eh, pernah disampaikan oleh seorang-seorang polisi bahwasannya ciri terorisme itu bukan ada pada jenggot bukan pada celana cingkrak tapi pada keyakinan, pada akidah, pada menhaj, metode beragama ya. karena memang kalau mengamalkan sunnah mereka juga sama mengamalkan sunnah ya. namun yang masalah adalah Keyakinan mereka yang harus Yang harus diperbaiki Taib Al-Ibam al-Ratib al-Asfahani Membagi jihad itu menjadi Tiga Yang pertama adalah Mujahadatul adu Yadzohir Berjihad melawan musuh yang nyata ya, Ini nanti Bisa terbagi-bagi ya Bisa dikarenakan Berjihad melawan pemberontak ya. Ketika ada suatu kelompok Yang ingin menggulikan pemerintah yang sah Itu boleh diperangi ya. Kelompok yang ingin menggulikan Pemerintah yang sah Sementara pemerintah itu pemerintah kaum muslimin Maka mereka boleh diperangi tentu di bawah komando pemerintah. Kemudian yang kedua mujahadatul syaiton berjihad melawan syaitan Ini yang sangat penting. Bahkan ini hukumnya fardhu ain. Adapun mujahadatul adu berjihad melawan musuh, ini terbagi-bagi sebagian besarnya adalah fardhu kifayah, tidak wajib atas setiap orang adapun jihad melawan syaitan ini hukumnya fardu ain. setiap kita itu semuanya wajib berjihad melawan syaitan, kemudian yang ketiga wajihadun nafsi jihad melawan hawa nafsu ya, terutama di bulan ramadhan ya, di bulan ramadhan itu setan-setan itu sudah diikat walaupun para ulama berselisih, apakah yang dimaksud seluruh setan atau hanya gembol-gembol setannya saja. Ya, makanya keterlaluan kalau orang masih bermaksiat di bulan Ramadhan, karena setan-setannya ini sudah diikat. berarti kalau terjadi maksiat itu murni atas keburukan hawa nafsunya. Ya, maksiat ini kan dua faktornya ya, faktor intern dan faktor inter intern hawa nafsu ekstern itu bisa dari setan. Apa hukumnya? Atau apa hukum yang hendaknya diterapkan bagi orang yang melakukan terorisme? Kalau hukum terorisme ini sudah jelas, ya haram. Ya, ini bahkan menjadi judul tema kita berdasarkan 16 alasan yang nanti kita akan jelaskan eh, terakhir. Namun apa hukum orang yang melakukan aksi terorisme atau bom bunyi, ya. terutama aksi terorisme? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33 Innamajaza'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil 'udwi fasadan ayuqatlau aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya memerangi Allah dan Rasulnya maksudnya memerangi agama Allah dan memerangi Rasulnya. Wajah awal dan filam di fasada dan membuat kerusakan di atas permukaan bumi, berbuat onar di atas permukaan bumi. Ini masuk ke dalamnya para pelaku terorisme, para pelaku begal, kemudian Apalagi nya orang-orang yang bergerombol untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ini dijelaskan oleh Rasul menafsirkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Ayyu qattalu yang pertama mereka itu boleh langsung dibunuh. Namun tentu yang bunuhnya siapa? Pemerintah, bukan kita, bukan saya, bukan perorangan. Pemerintah. Atau disalabu atau disanib. Subhanallah boleh disalib itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Autokota Aidhi wa arjulihi wa arjuluhumin kila. Cara yang ketiga yaitu dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang. Ini tangannya potong satu, kakinya potong satu, secara menyilang. Kalau yang dipotong tangannya kanan berarti yang kakinya dan ke atau sebaliknya. Ini cara yang ketiga. Yang pertama tadi apa, Dibunuh. Dibunuh. Yang kedua? Disalib. Yang ketiga? Dipotong tangan atau kakinya secara bersilang. Kemudian yang keempat, auun fauminal ard atau diasingkan dari permukaan bumi. Kalau di zaman sekarang di penjara. Kalau di zaman sekarang bisa dengan cara dipenjara karena kalau menggunakan cara yang dulu kalau dulu itu kan ya kalau ada orang yang berbuat maksiat contohnya zina demikian juga perbuatan ini berbuat kerusakan di atas permukaan bumi maka diusir dari negeri karena memang orang itu memiliki tabiat senang tinggal di negeri sendiri eh, oleh karanya ada istilah apa lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang, ya. jadi secara hukum orang itu lebih senang tinggal di negeri sendiri daripada tinggal di, di negeri orang ya. maka di zaman dulu itu kalau ada yang berbuat maksiat diusir dari negerinya ya. kemana saja bersama yang jelas jangan ada di negeri namun kalau di zaman sekarang ya, karena orang sudah semakin banyak kemudian juga Proses untuk pindah dari negara ke negara lain itu sangat sulit ya. Maka hal ini bisa dilakukan dengan cara dipenjara Jadi boleh ya, dipenjara Jadi ada ya, e, proses atau e, suatu hal yang bisa dengan jalan dipenjara Yaitu diantaranya berbuat kerusakan di atas permukaan. bumi Zalikalahum kizyun fil dunya walhum fil akhirati azabun alim. Inilah balasan bagi mereka di dunia, yaitu dihinakan, walhum fil akhirati azabun alim, dan bagi mereka di akhirat kelak, yaitu azab yang pedih, azab yang besar. Kemudian apa hukumnya membunuh jiwa, membunuh diri sendiri? Ya, ini banyak sekali dalil-dalilnya, di antaranya adalah yang terdapat di surat An-Nisa ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Karena sungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian Ini ayat global yang menjelaskan tentang hukum membunuh jiwa Kemudian yang penting kita ketahui juga Pembagian jenis orang kafir Orang kafir itu dibagi menjadi 4 jenis Orang kafir dibagi menjadi 4 jenis yang pertama yaitu Al-Kafir Al-Mustadman Orang kafir yang Meminta keamanan Untuk tinggal di negeri Kau muslimin Jadi kalau misalkan ada orang kafir Yang diusir dari negeri mereka Kemudian Meminta untuk tinggal di negeri Kau muslimin, mencari keamanan Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman Di surat Taubah ayat yang ke-6 Wa in ahadun minal musyriki nastajauka fa'ajruhu hatta yas'a kana Ini bercerita tentang kafir musta'man. Jika ada seorang dari kaum musyrik yang ingin tinggal di sampingmu wahai Rasul Maka biarkan dia tinggal bersama engkau ya, di samping. Biarkan dia tinggal di sampingmu, bertetangga denganmu, hatta yasma'u Allah Supaya dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya bisa didakwahi. Tidak apa-apa. Ada orang kafir ingin tinggal bersama negeri kaum sendiri ya, tidak masalah. Maka ablighu ma'ana. Zakah bi-anna kaumulillah yang kemudian sampaikanlah akan keamanan itu dan sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti. Kemudian yang kedua al-qafir al-qafiruzimmi, al-qafir azimmi kafir, orang kafir yang ingin tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, dan tidak mau masuk Islam. Ini misalkan ada suatu negeri kaum muslimin, ada orang kafir di situ, diajak masuk Islam tidak mau dia. Maka diminta untuk bayar jizyah, bayar upeti. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di surat At-Taubah ayat yang ke-29. Oh Tidur Dadi Nalai Minunabilahhi Walabil Jumil Asir. Walayyuharinu Nama Harrom Allah Wabarsuluhu Walayadinu Nadin Alhamdi Minaladinahu Alkitabah Atkayu Atul Jiz Jadanya di 20 sahijah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharapkan apa yang Allah harapkan dan Rasulnya. Dan mereka tidak mau beragama dengan agama yang benar yaitu agama Islam dari orang-orang diberikan kita sampai mereka membayar jizyah. Ini dalil bahwasannya ketika orang, orang Muslim membayar jizyah maka harus mendapatkan keamanan. Dia tidak boleh dibunuh. Hanya di dua yang mana jizyah itu harus diserahkan langsung dari tangannya. Ya, jadi kalau misalkan Negara Islam ada orang non Muslim yang ingin tinggal di situ, maka dia harus menyerahkan jizyah itu dari tangan ke tangan, tidak boleh di diwakilkan ke pembantunya, misalkan. Uang usok Wilun agar nampak kehinaan mereka. Ya, beda kalau dititipkan ke pembantu, ini ya, ya, tidak terlihat kehinaan mereka. Itu. Maka jizyah itu dibayarkan harus langsung oleh orang yang bersangkutan namun tentu ini kalau negerinya menerapkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu al-kafir al-mu'ahad. Orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Eh apa hukumnya Tiga jenis Orang kafir ini Kata para ulama sepakat Tidak boleh tiga jenis kafir ini Untuk digabung Tidak boleh digabung Apalagi di Di ya. Kafir musta'aman Orang kafir yang minta keamanan ya. Kafir zimmi Kafir mu'ahad Ya. Yang mana perjanjian ini di zaman sekarang bisa terbentuk dengan visa, ya. bisa direalisasikan dengan visa. Ketika ada orang non Muslim, misalkan orang Australia masuk, ya. ketika dia menggunakan visa, maka itu hakikatnya dia sudah memiliki perjanjian damai, ya. karena dia otomatis tidak bisa berbuat kerusakan dia sudah berjanji tidak akan berbuat kerusakan di negeri yang dia singgahi itu. Maka orang luar negeri yang berkunjung ke kita, ini statusnya adalah kafir mu'ah. Orang kafir yang memiliki perjanjian Dan Ya. Adapun yang keempat yaitu al-kafir al-harbi. Al kafir al harbi orang kafir yang memerangi. Nah, orang kafir inilah yang boleh ditumpahkan darahnya oleh kaum sebenar dengan syarat mereka apa? Memerangi kita. Kafir yang memerangi kita boleh diturut diperangi lagi. Ya. Banyak sekali ayat-ayatnya. Di antaranya adalah di Surat Al Baqarah ayat yang ke 193. Allah Subhanahu Wa Taala berkata: Waqawatiluhum hatta la taku nafidnatun wayaku nadidulillah. Perangilah semua mereka orang-orang kafir harbi supaya tidak ada lagi fitnah di atas permukaan bumi dan supaya agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya agama ini hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tiga tadi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir zimmi. Ini satu sekali tidak boleh diganggu. bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ancamannya sangat keras kalau orang mengganggu orang-orang kafir yang tadi kita sebutkan. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahadan lam yaroh raihata al-jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Kemudian tentang kafir zimmi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala rajulan min ahli dzimmah, la yajidui hal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihalahu jaddu min masirati sab'ina aman dan sesungguhnya aroma surga itu akan mampu dicium dari jarak 70 tahun perjalanan semua aroma surga bisa tercium dari 70 tahun perjalanan, orang sedang berjalan 70 tahun itu sudah tercium, ini tidak akan dicium oleh orang yang membunuh kafir mu'ahad, mustahman dan ahli semua ya. maka ini ya, hukum tentang. Orang -orang kafir. Sebagian orang itu keliru dalam menerangkan ayat. Mereka terapkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kafir harbi diterapkan kepada seluruh orang kafir. Ya, seperti ayat yang tadi qatiluhum, bunuhlah semua. Hingga la fitnah, supaya tidak ada lagi fitnah. Ini diterapkan kepada orang-orang kafir anzhimma, orang kafir, kafir musta'man, orang kafir ya. Orang kafir mu'ahhid. Salah jadinya. Sehingga ya mereka ya, bom sana, bom sini, ya, bom diskotik nah, di diskotiknya lagi banyak gitu orang-orang pasral itu lagi joget-joget di bom. Ini hukum membunuh orang kafir. Bagaimana dengan hukum membunuh orang muslim? Nabi saw bersabda dalam hadis Imam at ini la zawaul dunya ahwanu ain min pan terojulin muslim sungguh hilangnya dunia dan sisinya ini lebih rendah di sisi Allah SWT lebih ringan di sisi Allah SWT daripada hilangnya nyawa seorang muslim semua maka ya, perbuatan seperti ini sangat sangat jauh dari ajaran Islam yang nah, kita akan sebutkan sekarang tentang 16 poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Badar hafizahallahu ala, tentang alasan kenapa terorisme dan bom bunuh diri ini haram hukumnya dalam Islam. Yang pertama, Islam ini adalah agama yang menyerukan kepada keadilan dan kasih sayang Islam adalah agama yang menyerukan kepada keadilan dan kasih sayang ya. dan melarang dari setiap kemungkaran dan kezoliman ini poin pertama Islam ini memberitahkan kepada keadilan, berbuat baik, kasih sayang, dan melarang dari setiap kemungkaran dan kezoliman. Dan di dalam ayat yang sering kita dengar di setiap Jumat, Inna Allah Bil bil'addi wal ihsan, wa'ita idil qurba, Wa yanha Anil fahsyai wal munkari wal baqir, ya'idukum la'allakum tadankahmu. Sungguhnya Allah Semana Masa telah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik. Di mana sisi letak berbuat baiknya ketika seorang melakukan terorisme? Dia bom semuanya, dia habiskan semuanya. Di mana sisi letak kebaikannya? ya sama sekali tidak ada keadilan, sama sekali tidak ada kasih sayang, sama sekali tidak ada ihsan yang dilakukan oleh orang yang berbuat terorisme akan tapi itu adalah bagian daripada kemungkaran dan kezoliman dan Nabi SAW telah melarang setiap kezoliman kemudian yang kedua Islam mengharapkan Untuk berbuat melampaui batas Dan kevoluman Ini mirip ya Terutama Al-Udwan Melampaui batas dalam, dalam rangka untuk Menimbulkan permusuhan jadi Islam itu sangat-sangat melarang dari setiap permusuhan. Ya. Melampaui batas. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-190, Allah berfirman, "Wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat kezulman. Dan di dalam hadis mutsi yang terdapat di dalam al arbain an Nawawiyah, Nabi saw. Saya ibadillahi ini haram tu zulma ala nafsi, wajalathu biinakum harman, fala tu Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku harankan kezulman terhadap diriku sendiri maka janganlah kalian saling mendol sesama kalian. Jadi kedzoliman ini adalah sesuatu yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Apapun jenis kedzolimannya, bahkan kalau kita pelajari hadis-hadis itu ya, subhanallah bagaimana di dalam bab muamalah saja itu hal-hal yang dianggap orang sepele itu terlarang dalam agama Islam. Ya seperti misalkan apa ketika seorang sedang tawar menawar kemudian disalib tawarannya oleh orang lain ketika orang jual beli kemudian disalib ya jual belinya oleh orang lain maka ini merupakan bentuk keboliman yang menyebabkan permusuhan diantara kaum muslimin ini dilarang Kemudian yang ketiga wa islam tahrimul fasadi fil ardi. Di dalam Islam dilarang seorang berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita untuk berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat al-baqarah ayat yang ke-205 wa idza tawalla saafil ardil yufsida fiha wa yuhlikal harsawannas wallahu la yuhibbul fasad ya Allah itu sangat tidak menyenangi dari kerusakan Demikian juga di ayat yang lain Allah swt berfirman di surat Al Baqarah ayat yang ke 11 Wa idhatihi lalhum la tufsidu fil ardi qalu inna manahun musnifun Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik janganlah kalian berbuat kerusakan di atas kerupukan bumi mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan perbaikan ini di antara sifat orang munafik Demikian juga di surat Al Araf Ayat yang ke lima puluh enam, Allah swt wa berfirman: Walatufsidu fil ardi ba'adu shalahiha dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas permukaan bumi setelah bumi itu diperbaiki, diperbaiki dengan ketaatan. Wajohu qofan wa ya. tamaa'inna rahmat Allahi karibul min al Maka ayat yang mulia ini ditujukan kepada manusia. karena memang manusia yang biasanya melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Ya. Oleh karenanya Allah SWT wa bersumpah di atas di surat yang lain di surat Rum ayat yang ke-41, "Ulahrul fasadu fil barri wal bahri kasabat aydin ya. Telah nampak kerusakan Baik, yang di permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi sumber kerusakan di permukaan bumi ini siapa? Manusia. Ya, manusia ini, Pak, walaupun tidak terlalu kuat, tapi bisa menghancurkan alam yang luar biasa luas. Ya, manusia yang bisa membuat bom nuklir. Ya. Onta itu mana bisa dia buat pemukir, deh. Ya? ya, apa yang bisa diperbuat oleh hewan-hewan itu, ya untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi? Ya. Mereka tidak bisa berbuat kerusakan yang banyak, beda dengan manusia. Ya, manusia ini luar biasa kerusakannya. Ya. Bahkan kerusakannya ini bisa sampai merusak makhluk-makhluk yang lain, ya. Hewan hancur, tumbuhan hancur. Kemudian yang setelahnya, yang keberapa pak? Yang keempat, di dalam Islam terdapat kaidah menghilangkan kemotoran. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sahabat Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا ضرر ولا ضرار janganlah engkau membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Ini kaidah yang besar di dalam Islam, masuk ke dalam lima kaidah pokok Di antara lima kaidah fikih kubro yang terbesar. Di antaranya adalah laudzorro walatiro, tidak boleh kita memberikan mutorot untuk kita maupun untuk orang lain. Dan di dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda man darr a darallahu wa man syaqa saqallahu alaih Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasan oleh Syaikh Albani rahimahhu ta'ala Nabi SAW bersabda barang siapa yang membahayakan orang lain maka Allah akan membahayakan dirinya Wamansha, kosakolohu alih dan barangsiapa menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya. Ya. Sandar hadis ini memang diperbincangkan oleh para ulama. Namun secara maknanya ini sahih sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam syariat kita. Al Jazeera umin jinsil amal balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, banyak sekali di syariat kita, ya. Bawa saja suatu perbuatan akan dibalas sesuai dengan dengan jenis perbuatannya. Ada yang bisa memberikan contoh al jazaa'u min jinsil 'amal? Contohnya apa? Orang berbuat demikian dibalasnya demikian. Banyak ya. Di antaranya orang kalau minum khamr di dunia dan dia belum bertobat maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan homer akhirat yang mana homer akhirat itu tidak memabukan dan rasanya sangat nikmat kemudian orang yang berzina dan belum bertobat semasa hidupnya maka di akhirat dia terancam tidak akan mendapatkan bidadari-bidadari surga ya dan masih banyak yang lainnya al-jazah ubi jid sil'amah balasan sesuai dengan perbuatan maka apa yang mereka kerjakan itu apa yang mereka perbuat dari pengemboman itu membahayakan atau tidak Pak? jelas ini membahayakan sekali ya, bahkan bahayanya ini tidak hanya dirasakan oleh manusia bahkan seluruh makhluk ya. hewan rusak ya. kemudian bangunan-bangunan hancur manusia banyak yang terbunuh ini luar biasa bahkan sebagian ledakan itu bisa dirasakan beberapa kilometer ya jadi mudorotnya ini tidak hanya dirasakan oleh Orang yang berada di lokasi Ledakan saja ya. Mungkin yang dia tuju itu Orang kafir Namun betapa banyak kaum muslimin yang Meninggal dengan Perbuatan mereka ya. Dan Terkadang kalau kita baca koran ya, Yang menjadi korban itu Anak kecil ya. Sempat itu ada foto Anak kecil lagi pelukan sama kakaknya Mungkin umurnya 5 tahun Atau berapa ya 5 tahun, 7 tahun Itu sedang berpelukan sama kakaknya Mungkin saking takutnya Kemudian dalam kondisi Terbakar manus Ini nah. membuatnya Ini membunuh kaum Maslimi Kemudian yang kelima, wa min Islamil hadi mati jalbul masolik wadaril mafasi. Di antara kaedah besar dalam Islam yaitu mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudarab. Maka perbuatan mereka ini sama sekali tidak ada maslahatnya. Perbuatan mereka ini sama sekali tidak ada maslahatnya. Yang ada semuanya membawa kemudharatan yang tidak bisa kita hitung. Ya. Sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, saya ingin menyebutkan tentang fatwa MUI. Ya, fatwa MUI mengenai terorisme ini. MUI, Majelis Ulama Indonesia di fatwanya nomor 3 tahun 2004 telah menjelaskan tentang bagaimana hukum terorisme. Ya, MUI membawakan ayat-ayat yang banyak tentang haramnya terorisme ini. Di antaranya tadi ayat-ayat yang telah kita bacakan. Ya. Kemudian ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad. Kemudian MUI Memberikan penjelasan Tentang terorisme Terorisme adalah tindakan Kejahatan terhadap kemanusiaan Dan peradaban yang menimbulkan Ancaman serius terhadap Kedaulatan negara Bahaya terhadap keamanan Perdamaian dunia serta merugikan Kesejahteraan masyarakat Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan Yang diorganisasi diorganis dengan baik Bersifat transnasional Dan digolongkan Sebagai kejahatan luar biasa, ekstraordinari, krim, yang tidak membeda-bedakan sasaran. Ini pengertian terorisme menurut FUI. Eh, Jadi terorisme itu memang tidak dibedabedakan lagi Semuanya yang kenal, bom, semuanya kenal yang ada di situ. Ya, tidak begitu beda bedakan lagi sasaran sudah. Pokoknya saya mau menghancurkan yang ada di sana, hancur semuanya. Kemudian MUI menjelaskan Jihad mengandung dua pengertian Jihad makna pertama Yaitu Segala usaha dan upaya Sekuat tenaga serta kesediaan Untuk menanggung kesulitan Di dalam memerangi dan menahan agresi musuh Dalam segala bentuknya Jihad dalam pengertian ini Juga disebut Al-Kital Atau Al-Harbi Adapun jihad yang Menurut pengertian kedua, yaitu segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan agama allah. Ini makna jihad yang mereka kurang pahami, Pak. Mereka hanya mengkhususkan makna jihad itu hanya berperang saja. Jadi kalau jihad itu harus berperang, walaupun di negeri yang aman. Padahal jihad ini ada dua macam. Ada jihad yang sifatnya perang ketika orang kafir menyerang kita atau ketika pemerintah kaum muslimin memerintahkan untuk menyerang negara lain dalam rangka dakwah. Tolong datangi misalkan beberapa orang Indonesia, datangi negara tetangga yang masih menusi dakwahi mereka dahulu. Kalau mereka menolak maka boleh diperangi. Ini pun di komando pemerintah yang sah. Ya kalau di Indonesia sekarang Pak Jokowi ini kalau ini yang bisa diartikan seperti Kemudian yang kedua ada jihad yang sifatnya hanya untuk meninggikan kalimat Allah dan jihad ini bisa dengan menggunakan pena maupun lisan. Ya. Al jihadu ya bil qalami wal lisan. Jadi jihad itu ada dua, ada jihad bil saifi wasinam, ada jihad dengan senjata, yang kedua jihad dengan tulisan dan pena. tulisan dan lisan. Ini mana jihad yang tidak mereka faham Mereka hanya memahami bahawa jihad itu harus perang ya. Terlebih lagi Mereka salah memahami Tentang konsep kafir ya. Orang yang tidak berbaikan kepada imamnya Maka semuanya kafir ya. Sehingga ya, Banyak sekali ya, Orang yang diminta untuk syahadat dua kali Karena mereka menganggap ini dulu syahadatnya belum sah, harus syahadat di hadapan imamnya. Atau misalkan ketika mau melaksanakan akad nikah itu harus dua kali. Ya. Kalau akad nikah dengan KUA itu ya itu untuk administrasi saja Akad nikah yang aslinya itu di hadapan imam mereka. Semua. Sampai seperti itu ya Pak. Kemudian mereka katakan bahwasanya, ya, semua pemerintah yang ada ini adalah taubut. Tandingan-tandingan awas karena buat Allah SWT yang harus diperhati. Ya, dan orang yang tidak berbaikat dengan imam kami semua mereka adalah kafir halal darahnya. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang khalif. Apapun namanya, ya, selatan mereka memberontak kepada pemerintah yang sah Ini yang pertama okay. Ciri khuarij Yang pertama memberi, memberontak kepada pemerintah yang sah Yang kedua Mudah mengkafirkan orang lain Ini ciri orang-orang khuarij Mudah mengkafirkan orang lain Dikit-dikit kafir Sedikit-sedikit kafir Ya, sehingga ketika ada burung atau ayam yang singgah ke rumahnya, masuk ke area pagarnya, diambil. Enggak apa-apa ini guni mah, ini guni mah. <laughs> <tuh> ya. Ini harta karun yang berasal dari orang kafir. Subhanallah. Ya, sampai ada yang seperti itu. <laughs> eh, yeah. subhanallah. Ya. Barusannya terdahulu ya. Oh, sering mengkafirkan Kemudian yang ketiga menghalalkan darah kaum ya. Jadi ini tiga ciri khawarij. Yang pertama tadi Memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya. Memberontak kepada pemerintah yang sah. Padahal pemerintahnya itu kaum muslimin, mudah memberontak. Ya. Mudah memberontak sedikit-sedikit ayo gulingkan pemerintah. Sedikit-sedikit ayo kita gulingkan pemerintah. Ini bukan akidah dan sunah Yang kedua yaitu mudah mengkafirkan mengkafirkan secara serampangan. Ya. Yang mana Nabi sallallahu mengatakan, "Man Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya, "Wahai kafir, hai hey kafir." Kata Nabi sallallahu alaihi ucapannya itu akan menuju kepada salah satunya bahaya berarti jangan sampai kita mudah-mudah untuk ucapan hei kafir karena ucapan itu akan menyerang kepada salah satunya kalau memang dia itu benar orang kafir maka tidak masalah namun kalau dia tidak kafir maka ucapan itu akan menyerang kepada diri semua ini sangat bahaya ya kemudian itu mudah atau Ya, mudah untuk menumpahkan darah kaum Sunni. Ini diri orang Kurdi. Ya, makanya mereka sangat mudah membuat bom dengan berbagai macam bomnya. Ada bom Molotov, ada bom apa lagi? Panci. Ya. Ya. yang yang boleh itu bom bongkar itulah bolehnya. Subhanallah. Ya, bomnya macam-macam, Pak. -macam. Ya bahkan saya punya pernah ketemu orang yang dulu pernah belajar di tempat yang diajari buat bom bom seperti itu. tapi dia sudah bertobat. Alhamdulillah. kata dia dulu, saya ketika diajari buat bom itu namanya bukan bom di kelas itu, namanya itu ketela. ini cara kita buat atau e ketela goreng misalnya. Padahal intinya itu resep itu, bang. Jadi dibuat seperti nama makanan. Siapa? So, sampai seperti itu ya. Dan ini ada, ya. dan ini ya. ada di Indonesia. Ya. Bahkan kata Syaikhul Muslimin Arwahili di abad sekarang, ya di abad sekarang atau di tahun-tahun terakhir ini yang menjadi pusat terorisme ini di Indonesia, sampai beliau mengatakan seperti itu, adanya di hutan-hutan makanya beberapa bulan yang lalu kita dapati ya, ada orang-orang e, wanita-wanita yang bawa senapan di hutan itu ya. kemudian menjadi sasaran sasaran di Jesus lapan ya, memang ada, dan ini ada di sebagian orang di Indonesia maka kita tidak merasa aman ya, maka kita tidak bisa menafikan seperti ada orang yang mengatakan yang kemarin itu sama sekali bukan orang kesan ya kita tidak tahu karena memang ya kita tidak lihat langsung namun kalaupun iya apa yang diinformasikan itu fotonya ya itu kita meyakini benar adanya kalau memang terbukti ya yang di foto itu benar bukan hasil rekayasa kita yakini iya ada karena memang di Indonesia itu ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu ya dan Ya, sebagian mereka itu bergabung benar-benar ke negeri, negeri pusatnya berangkat ke Irak untuk bergabung dengan ISIS pusatnya di sana ada, ya. Dan alhamdulillah pemerintah kita secara umum mereka tahu, Pak. ya, terutama kepolisian itu mereka tahu mana kajian-kajian yang memang membahayakan dan mana kajian-kajian yang memang bersih. Walaupun secara secara lahiriah mirip ya sama-sama berjenggot sama-sama seorangnya cingkrang namun alhamdulillah kepolisian kita itu tahu ya mana kajian yang bersih mana kajian yang mengajarkan terorisme ya kemudian di fatwa ilmu ini dijelaskan tentang perbedaan antara bom bunuh diri dan eh uh, amaliah ya. Ini kalau mau dilihat dirujuk ada di fatwa MUI nomor 3 tadi tahun 2004, ya. Kemudian MUI juga menjelaskan ya, bedanya terorisme dengan jihad. Terorisme sifatnya merusak. Kemudian yang kedua tujuannya untuk mencapai menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain. Ini terorisme. Kemudian yang ketiga dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Ya, terorisme seperti itu. Beda kalau jihad. Ya, jihad itu gentle. Ya, yang dibunuhnya siapa itu jelas. Kalau kafir harbi tidak serampangan, bu semuanya mati. Tidak seperti itu. Ya, bahkan nanti kita akan sebutkan penjelasan Syekhul Rozah bahwasanya. Ketika seorang berjihad di medan perang pun Itu tidak semuanya boleh dibunuh Anak kecil tidak boleh dibunuh Perempuan tidak boleh dibunuh Orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh Orang yang sudah tua tidak boleh dibunuh Ini orang kafir asli Yang sedang dalam kondisi perang ya, Orang-orang jenis seperti tidak ini boleh, tidak boleh dibunuh Ini negeri komus ini Tentu lebih, lebih murah lagi Kemudian yang ketiga, dilakukan tanpa aturan dan salam tanpa batasnya. Kemudian ada pun jihad, yang pertama sifatnya melakukan perbaikan, islah. Sekalipun dengan cara keperangan. Ya, ini fatwa yang buka kita. Kemudian yang kedua, tujuannya menegakkan agama Allah dan atau memelah hak-hak pihak yang terzolimi. Ya, memang disyariatkan ada kita lul buwar, memerangi orang-orang yang membangkang. Ada ya, dalam syariat kita, makanya... Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memerangi orang-orang yang menolak syariat zakat. Setelah Nabi saw. wafat ada orang-orang yang murtad. Kemudian mereka tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka, sehingga mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang ketiga dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang jelas. Jadi jihad ini ada aturan mainnya, Pak. Ya, yang benar-benar jihad itu ada aturan mainnya. Izin orang tua, ya, kemudian di bawah bendera yang sah, di bawah pemimpin yang sah, kemudian tujuannya jelas untuk meninggikan kalimat Allah. Yang keempat, kemudian musuhnya harus jelas siapa. Ya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian hukum melakukan teror dan jihad ya menurut MUI jelas hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara. Selama itu terorisme, maka itu terlarang. Adapun hukum melakukan jihad adalah wajib. Hukum melakukan jihad adalah wajib. Kemudian ya Ebu kita membedakan antara bom bunuh diri dan amaliyah al jihad. Ini pembahasannya panjang sebenarnya. Jadi beda, bedakan antara bom bunuh diri dengan orang yang melakukan jihad dia sendiri atau dia bertiga, namun berani untuk melawan orang banyak. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat, seperti Hamzah. Hamzah itu baru nikah. Ya, siapa baru nikah? baru nikah, ya, langsung ada panggilan jihad, ya, nikahnya kemarin, besoknya panggilan jihad, ikut dia panggilan jihad, ya, kemudian, ya, ketika dia makan kurma itu, dia mendengar bahwasannya pahala bagi orang yang masuk meninggal dalam kondisi syahid itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dia lemparkan langsung kurma yang ada di tangannya. Sudah terlalu lama kalau saya harus menghabiskan kurma-kurma itu. Maka dia langsung ya menerobos pasukan musuh dan membunuh beberapa orang dan dia pun gugur di situ. Ya, ini namanya amalia istishadia. Ya. Ini yang suka dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan bunuh diri. Tuhan tolah tuh, bunuh diri dia menerobos pasukan musuh, bunuh diri beda hadolah itu tidak membunuh diri seperti ini dia itu masuk ke pasukan musuh dan dia sama sekali tidak berusaha untuk membunuh dirinya sendiri kemudian juga ada yang berdiri dengan kisah Al-Buruj tentang bagaimana seorang bulam yang dia itu tinggal di e, kerajaan, ya kemudian rajanya itu memerintahkan supaya dia belajar kepada dukun, ya. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan ahli ibadah sehingga dia belajar agama dengan baik agama ahli kitab zaman dulu, ya. Kemudian umatnya itu masuk ke dalam agama bulan ini, ya. Yang akhirnya secara singkatnya Gula ini akhirnya di, disalib, ya. Kan dia mau dibunuh nih sama pasukan raja. Mau dimasukkan ke atau dilemparkan dari dari tebing tidak bisa, tidak mati juga. Dilemparkan ke laut tidak mati juga. Ya. Akhirnya dia datang ke raja itu, kata dia kalau kamu mau membunuh saya salib saya, kemudian panah saya, dan ketika memanah ucapkan bismirobbil gulam, dengan menyebut nama robnya gulam maka raja ini nurut ke gulam, ke anak itu ya, anak itu disalib kemudian dipanah dengan menyebutkan dengan menyebut nama Tuhannya gulam ini maka masyarakatnya jadi masuk Islam eh, masuk ya, masuk agama umum, s.a.w. Oh masuk Islam karena memang setiap agama yang bersumber dari wahyu Allah adalah Islam di setiap zamannya. Ya. Maka orang-orang masuk Islam, ya. Kemudian dibuatlah ukhdud, parit yang sangat besar untuk membakar orang-orang yang masuk ke dalam agama langit ini, ya. Ini juga yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang suka melakukan poligami di situ lihat Kisahnya ada di surat Al Buruj di juz tiga Ah pasti boleh bunuh diri. Padahal abang jawabnya itu kisah umat terdahulu hukumnya beda dengan kisah kita. Kita ya. di dalam Islam ini sudah tidak boleh lagi adanya bunuh diri. Ya di dalam Islam ya tidak diperbolehkan lagi bunuh diri. Ya. Allah Swt berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke 66. Walau Anna katabna binaalehi. Jika kami mewajibkan kepada kaum muslimin aniyatul anfasatu agar mereka membunuh diri diri mereka sendiri ketika bertobat. Awwihruju minjarikum maafaluhu illa kali lumilu. Ya atau mereka harus keluar dari itu. Negeri mereka ketika mereka bertobat tentu hal ini tidak akan dilakukan oleh kebanyakan mereka. Ya. Jadi syariat membunuh diri ketika taubat ini sudah tidak ada lagi. Ini hanya ada pada syariat ahlu kitab terdahulu. Jadi orang-orang ahlu kitab itu zaman dahulu kalau mereka melakukan dosa besar kemudian ingin bertobat maka harus bunuh diri. Ya. Ini diceritakan dalam surat al-baqarah dan surat-surat yang lain. Adapun Islam maka tidak ada syariat seperti ini. Ya, yeah. tidak ada syariat seperti ini. Bahkan di dalam ayat yang terdapat di surat Anisa yang 66 ini, kalau saja ini diwajibkan, tentu akan banyak Di antara kalian yang tidak mau. Ya, yeah. kecuali hanya beberapa orang saja yang disebutkan dalam tafsir hadis, yaitu satu jenis Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar bin jadi tidak ada lagi syariat bunuh diri dalam Islam, itu yang intinya. Kemudian, ya, eh, yang keberapa? Kita percepat ya, sudah mau habis. Yang ke, nah, ya, Islam itu melarang untuk bunuh diri. Islam adalah agama yang melarang untuk bunuh diri. Yang tanya di surat An-Nisa ayat yang ke-29 sampai 30. Ya, 29 sampai 30. Wala taqtulu anfusakum inna Allah kana Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kalian. Maha Penyayang terhadap kalian. Barang siapa yang melakukan bunuh diri atau dua dan secara zalim Fasaul sanusi hinau kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam wakanda lika allahu ya sirous ibuhan itu sangat mudah bagi allah subhanahu wa taala jadi ancaman orang yang bunuh bibit itu apa neraka ya neraka wabarakatuh bahkan dalam hadis sohih ya yang diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim nabi saw bersabda Man taradda min jabalin faqat an-nafsah mufa bara siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan cara terjun dari tebing ya. maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya taradda <tik> fihi khalidan mukhalladan fiha abada fa huwa fi naril jahannam yataradda fi khalidan mukhalladan fihi abada maka dia akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan terus-terusan jatuh dari tebing di dalam neraka waliatul bila Wa man tahazza thumma faqata nafsahu fasummu fi yadihi yatahazzahu fi nar jahanam khalidan qulidan fiha Barang siapa yang bunuh dirinya dengan cara minum racun maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam akhir neraka dan di tangannya ada racun yang dia terus memakan racun itu khalidan khulada. Terus seperti itu. Wa man qatala nafsuhu bi hadidatin fa fi yadihi yaj'u biha fi bathnihi fi nari jahannam khalidan khulada fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara menusuk dengan benda tajam. Ini banyak Menusuk dengan benda tajam. Maka Alat yang dia pakai untuk bunuh dirinya itu nanti akan bersama dia di neraka jahannam yang dia terus tusukan selama lamanya wali itu. Ini hukuman bagi orang yang melakukan bunuh diri min jinsil aman balasan sesuai dengan perbuatannya. Ya. Kemudian yang ketujuh di dalam Islam diharamkan membunuh jiwa yang tidak bersalah. Di dalam Islam diharamkan untuk membunuh jiwa yang maksum tidak bersalah. Bahkan ancamannya sangat besar. Ya. Di di surat Al-Isra ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa la taqtulun nafsallati haramallahu illa bil dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar itu, yaitu pemerintah boleh membunuh orang-orang yang melakukan pelanggaran, ya, menyebarkan narkoba, boleh dibunuh itu. Ya, atau berbuat kerusakan terorisme. Ya, tentu yang melakukannya adalah pemerintah. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan hadisnya bahwasanya hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh jiwa seorang Muslim. Kemudian yang kedelapan, Islam itu datang membawa rahmat. Islam datang membawa rahmat. Dalam hadis-hadis yang banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man la yurh la yarham la yurh. Siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang maka dia tidak pantas untuk mendapatkan kasih sayang. Demikian juga dalam perbicaraan lain arah ibu najar hamdulillah. Orang-orang yang penyayang itu akan Allah sayangi. Irhamuman fil arbiyah hamduman fil sama. Sayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi maka Allah zat yang ada di langit akan menyayangi Ya. maka ya kasih sayang Islam ini luar biasa sampai luar biasa sifatnya itu umum. Tidak hanya sama manusia bahkan kepada seluruh makhluk. Ya, ada seorang yang ingin menyembelih hewan. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Inni la'adbahusya fa'arhamuha sesungguhnya saya akan menjebli kambing namun saya merasa kasihan Maka kata Nabi SAW alaihi wasallam wa sya tu irhaim Sesungguhnya kambing itu jika kau merasa kasihan kepadanya sesungguhnya Allah akan menyayangimu ya namun bukan berarti kita tidak boleh menjebli kambing baik. Eh, maksudnya ini kalau kita menjebli ya kita menggunakan cara yang terbaik ya tidak menyembelih di hadapan hewan yang lain, tidak mengasah benda tajam di hadapan hewan tersebut. Ini diantara cara-cara kita baik dalam menyembelih. Kemudian menyembelih dengan pisau yang tajam dan seterusnya. Kemudian yang kesembilan, di dalam Islam terdapat larangan untuk menakut-nakuti orang lain, menakut-nakuti Sesama sesalawatullohi wasallam. Ini terlarang. Ya, suatu ketika ada para sahabat yang sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara mereka tidur. Kemudian ada salah seorang sahabat yang lain yang sedang bersama dia ya membawa seutas tali. Kemudian tali itu disentuhkan kepada orang yang sedang tidur itu. Sehingga orang yang tidur itu mengira bahwa tali itu apa? ular takut ya kan maka kata nabi saw babah la yakinul muslimin an jururi amusliman tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti orang muslim yang lain hadis riwayat Abu Abdullah ya, hadis riwayat Abu Dahlan kemudian yang keberapa yang ke sepuluh, di dalam Islam seorang tidak boleh mengangkat senjata kepada sama muslim. Terlarang seorang muslim untuk mengangkat senjata terhadap sama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man hamala alaina silah falisaminna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami ya, kepada kami sama kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin, ya. Bahkan di dalam syariat kita itu Ketika seorang membawa benda tajam kemudian melewati tempat ramai itu harus disembunyikan, harus disimpan di tempat yang tidak melukai orang lain. Kalau pedang berarti rumah pedang, golok rumah goloknya gitu ya. Ya, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis juga ya. Kemudian yang ke sebelas Di dalam Islam terdapat larangan Memberikan isyarat dengan senjata Di dalam Islam Ini terdapat larangan Seorang memberikan isyarat dengan senjata Ya Baik secara Serius Ataupun Bercanda Ya Tidak boleh Ya ini ada apa ini di di bawah matanya? Itu jukanya pakai pakai pisau. Ini ada apa? Soal. <guluh> <tuh> ini terlarang. Nabi sallallahu bersabda, "La yusyiru ahadukum ala akhihi bisilah fa innamal ya'dri alal syaitan yanziu yanziu fi yadihi fa yaqau fi hufratin minan nar." Jangan seorang-seorang di antara kalian menunjuk saudaranya dengan benda tajam. Karena sebenarnya dia tidak tahu. Bisa jadi syaitan Bermain-main dengan tangannya sehingga dia menjadi salah satu penghuni di antara lubang yang ada di neraka bukan sihir. Ya. Dalam hadis yang lain man Asarohilah ahihi bihadidatin fainal malaikatatal arhumu hatayadahu wa imkana akhulih abhihi ma ummihi barangsiapa yang menunjuk saudaranya dengan benda tajam sesungguhnya malaikat senantiasa melaknatnya sampai dia menurunkan senjatanya itu, ya jadi kalau ada orang yang menunjuk pakai senjata nih, ya, kemana aja kan? <ganti> atau apalah ya? itu malaikat senantiasa melaknatnya sampai dia menurunkan senjatanya itu. Waikal akhuliyabihi wa ummihi, walaupun yang diajak bercandanya itu adalah saudara kandungnya, semuanya atau misalkan orang lagi apa berseteru ya lagi berselisih adik kakak lagi ribut kemudian mulai menunjuk ini pakai pisau orang yang sedang menunjuk itu dia terkena dari Allah Subhanahu Wataala ya demikian juga dalam syariat kita ya ini disyariatkan kalau seorang memberikan senjata atau benda tajam itu harus Dibalikah, ya. Jadi yang pegamannya itu yang diarahkan ke saudaranya Kemudian yang kedua belas Di dalam Islam terdapat larangan khiyana Dan mengelabui kaum muslim ya. Apa yang mereka lakukan dari pemboman ini jelas pengkhianatan ya. Apa yang mereka lakukan dari pemboman ini jelas pengkhianatan di dalam surat Al-Anfal ayat yang 58 Allah subhanahu SWT berhiman Inna Allah la yuhibbul kha'inin Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berkhianat Kemudian yang ke-13 Di dalam Islam terdapat larangan untuk membunuh anak kecil, wanita, dan orang tua yang sudah tua renta ya, Di dalam Islam terdapat larangan untuk membunuh anak kecil, wanita, dan membunuh orang yang sudah tua renta yang kafir, ya, ini beri catatan yang kafir. Ya, walaupun dia kafir dan posisinya sedang memerangi kita, ya, maka tidak boleh dibunuh itu wanita, anak kecil dan orang tua yang sudah tua renta. Ya, walaupun dia sedang berada di pasukan yang sedang memerangi kita, apalagi dia sedang seorang kaum muslim maka ini jelas sangat terlarang. Ya, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala taqtul walid dan jangan kalian membunuh anak kecil. Ya, ini beliau pesankan ketika ya para sahabatnya hendak berjihad. Wala taqtul walida, jangan kalian bunuh anak kecil. Bom ini tidak membedakan mana kecil mana besar. Mana wanita, mana pria, semuanya habis. Ya. Demikian juga banyak ya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian yang ke-14. Di dalam Islam Ini Terdapat perintah untuk Memenuhi perjanjian Islam ini adalah Agama yang mengharuskan kita Untuk memenuhi perjanjian Walaupun perjanjian itu dengan Non muslim Seperti perjanjian hudaibiyah Bagaimana Nabi SAW itu sangat memenuhi Perjanjian hudaibiyah Namun yang melanggarnya adalah Orang-orang non muslim sendiri Sehingga terjadilah kerang hudaibiyah Ya dan ini banyak ayatnya diantaranya di surat al-isra ayat yang ke-34 al-isra ayat 34 atau al-ma'idah ayat yang pertama aufu yuhandatina amanu'awfu'bil Ya. jadi orang-orang non muslim yang ada di indonesia ini semuanya mendapatkan perjanjian keamanan ya, gak ada undang-undangnya tidak boleh kita mengganggu tempat ibadah mereka, tidak boleh kita mengganggu peribadatan mereka Ya, ini ada undang-undangnya maka ya Ini harus kita penuhi Kemudian yang kelima belas Di dalam Islam terdapat larangan untuk Menghancurkan Barang-barang milik orang lain Di dalam Islam terdapat Larangan untuk menghancurkan Barang-barang milik Orang lain Ya, Terutama rumah-rumah Gedung-gedung ini tidak boleh dihancurkan Ya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 Mengganggu waktu istirahat mereka ya. Jadi Nabi SAW itu Melarang kita untuk melemparkan Sesuatu yang mengganggu Waktu istirahat kaum muslimin ya, Terutama di malam hari Jadi malam hari ini secara khusus Walaupun Yang melemparkan sesuatu Yang mengganggu kaum muslimin Atau mengganggu manusia secara umum itu terlarang terlebih khusus di malam hari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man rama na bil falaysa minna." Man rama na bil falaysa minna. Barang siapa yang melemparkan sesuatu kepada kami di malam hari, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, ini melemparkan sesuatu yang mengagetkan kaum muslimin. Hanya mengagetkan saja. Ya, apalagi kalau pembunuh. Jelas sangat jauh dari syariat Islam. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya yang namanya terorisme ini bukan sama sekali dari syariat Islam. Islam berlepas diri dari terorisme. Demikian juga bom bunuh diri. Tidak ada yang namanya syariat bom bunuh diri dalam Islam. Ya. Maka ya mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari orang-orang kuaiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa melindungi ya, anak keturunan kita, saudara-saudara kita dari setiap penyimpangan dalam akidah dan makna. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf kepada peniaga. <gak> Supaya bisa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.